Assalamualaikum Sederlalun Berita Siang, edisi hari ini Selasa 31 Oktober 2017, dibacakan oleh Ahyar dan Fti Andalusia. Jenazah TKI yang tewas ditembak di Malaysia tiba di Lamno. Polisi kembali temukan tulang belulang di lokasi pengelasan pabrik kembang api. Truk tronton terbakar di Birin. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum. Tim News Rambi FM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 Ushadaralon Muhammad Zubir, 30 tahun, TKI asal Aceh yang tewas ditembak di Velda Desa Keratong II Bandar Tun Razak, Tamping Negeri Pahang, Malaysia, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tiba di kampung halamannya di Desa Babahi, kecamatan Jaya, Lamno, Aceh Jaya. Dari Calang, Saadul Bahri melaporkan. Jenazah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blambintang Aceh Besar melalui pesawat Garuda Indonesia sekitar pukul 21.00 WIB dan langsung diserah terimakan kepada pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri. Penjemputan itu dilaksanakan langsung oleh Haji Sudirman atau yang lebih akrab Sapa, Haji Uma, anggota DPDRI asal Aceh bersama Kepala Dinas Sosial Aceh yang mewakili Gubernur Aceh dan Wakil Bupati Aceh Jaya dan mengantar langsung jenazah supir ke Rumah Duka di Babai. Cederalun Kepolisian menemukan tulang belulang di lokasi kebakaran pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses Kosambi, Kabupaten Tangerang. Lokasi penemuan itu berada di titik pengelasan yang menjadi sumber api yang membakar pabrik. CNN Indonesia melansir, Tulang belulang itu ditemukan saat tim disaster victim investigation melakukan olah tempat kejadian perkara. Tujuannya untuk mencari keberadaan Subarna Ega, tukang las yang menyebabkan percikan api hingga mengakibatkan kebakaran. Polisi pun telah menetapkan Ega sebagai tersangka dalam peristiwa nahas tersebut. Namun hingga kini Ega belum ditemukan. Sementara dari sejumlah korban yang hangus terbakar dan, di rumah, dan diidentifikasi di rumah sakit Polri tidak ditemukan jenazah Ega. Saat ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka kebakaran pabrik kembang api yang menewaskan 49 orang dan melukai 46 orang. Selain EGA, dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah pemilik PT Pancabuana Cahaya Sukses Indra Lyono dan Direktur Operasional Andrea Hartanto. Sedera truk Tronton BL 8888 LH yang penemuatan dari Medan Tujuan Banda Aceh terbakar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat selesai pagi di kawasan Jalan Alternatif Desa Pantai Baru Kumbang pesangan Siblah Kurung Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Truk yang membawa barang milik PT Unilever berupa sampo alat-alat kosmetik, farfum, dan berbagai merek lainnya Menurut Basri, 45 tahun sopir trek, tujuan mereka akan ke gudang PT Unilever, Krum Raya Aceh Besar. Trek 16 roda berwarna kuning tersebut terbakar pukul 9.00 WIB dan berhasil dipadamkan pada pukul 10.30 WIB, setelah tiga pemedam dari Biren membantu memedamkan api. Bagian yang paling banyak terbakar adalah tumpukan barang di bagian belakang yang sempat mengeluarkan kepulan asap tebal. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara laporan terhadap tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dari penyelidikan ke penyidikan. Antara News.com lansir. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, kasusnya naik ke penyidikan. Ketiga penyidik KPK yang dilaporkan itu, yakni Aryo Bilowo, Aren Arthur Duma dan Edi Kurniawan, Kombes Argo mengungkapkan pelapor yang mengadukan ketiga penyidik KPK itu bernama Ikham Alfar Zuhairi dan Arif Fadilah dengan tuduhan pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Argo menyebutkan ketiga penyidik KPK yang menjadi terlapor tersebut tercatat sebagai pegawai badan pemeriksa keuangan. Sejauh ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa enam orang saksi terkait pelaporan tersebut. Syaudara Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS menilai, tidak semua perusahaan mampu memenuhi aturan kenaikan upah minimum atau UMP tahun depan. CNN Indonesia melansir, Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen. Jumlah tersebut berasal dari tata inflasi nasional sebesar 3,72 persen, serta pertumbuhan ekonomi 4,99 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Absam mengatakan, Kedati demikian, pengusaha tetap berkomitmen untuk menerapkan aturan yang sebelumnya telah disepakati dengan pemerintah itu. Sejauh ini menurutnya pelaku usaha juga belum akan meminta revisi aturan upah tersebut. Pasalnya, jika aturan itu kembali direvisi, maka kepastian usaha tidak bisa terwujud dan berdampak pada buruknya iklim usaha. Sedera gempa bumi 5,4 magnitudo yang mengguncang Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB hari ini sekitar pukul 6.37 waktu Indonesia tengah dan dirasakan hingga empat kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kompas.com lansir. Dalam siaran pers, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Moh Riyadi menjelaskan bahwa epicenter gempa terletak pada koordinat 8,88 derajat lintang selatan dan 118,98 derajat bujur timur. Lokasi gempa lanjut Riyadi berada di laut pada jarak 18 km arah tenggara kota Rupi, Kabupaten Bima, NTT pada kedalaman 133 km. Riyadi menjelaskan ditinjau dari kedalaman hiposenternya gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Hingga pukul 7.10 Wita, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Syedaralun, tujuh warga Palestina dilaporkan tewas ketika Israel meledakkan terowongan yang diduga menghubungkan jalur Gaza dengan daerahnya Senin kemarin. Tribunnews.com melansir. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al qudra mengatakan ledakan itu tidak hanya menewaskan tujuh orang, namun juga melukai dua belas orang. Kantor berita AFP mewartakan dua di antara tujuh korban tewas berasal dari sayap militer Hamas Brigade Esedin al-Khasam. Sementara sisanya merupakan kelompok milisi sekutu Hamas. Ujung terowongan itu terletak 2 km dekat desa bernama Kisṭufim. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita siang edisi Selasa 31 Oktober 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.